dan bareng-bareng dengan ramayana audio musical professional sound system max pro recording audio shotting profesional terima kasih banyak kerjasamanya ya ditinggal ditinggal utami dewi fortuna munata Каян чак е Съмънсо е чак и